silahkan badi. Ya saya setuju ya dengan larangan itu ya karena kalau enggak、uh, umumnya pejabat itu merasa berhak atau merasa pantas mendapatkan hasil sehingga kita yang sering berhubungan dengan p e r i n t a h itu agak merasa berusaha gitu merasa ada beban gitu kalau, kalau hubungan k e r a kebeberapa seperti ini dengan adanya larangan ini kan、uh, ada alasan untuk kita tidak memberikan bagaimanapun pemberian itu pasti kalau tidak tukar e l a kan ada ada perasaan beban oke、okay, terima kasih selamat pagi Pak Hendra selamat pagi ya, silahkan Pak Hendra ya, saya mau kasih opini aja nih. menurut saya jangan hanya pada saat lebaran aja ada event-event besar aja yang di sorot tapi sehari-hari dong sehari-hari katakan tidak menerima lingkisan t i a ke i m a uang dan lain-lain jadi jadikanlah budaya、gitu. terima kasih selamat pagi Pak Alex selamat pagi ya silahkan Pak Alex saya m e h o n maaf sebelumnya saya bukan muslim saya enak tani ya tapi e t saya lihat dengan program begitu banyaknya program larang p a r t a i l KPK larang partel a p a a l a macam パスバスにサンパギ Dia mau coba atur secara normatif Tapi hal-hal yang besar yang model Nazarudin segala macam Ya bukan rahasia lagi Apalagi kayak ketua umum demokrat Yang tiba-tiba kayak mendadak hal seperti ini Mereka n gak g pernah lakukan yang terbaik Untuk menjawab masalah gratifikasi ataupun p a r t a i p a r t a i Jadi pemerintah ini saya lihat lucu Mau bersih kepada rakyat Tapi mereka tuh orang kotor semua. Nah, jadi tolong sampaikan sama s b y dan pembantu-pembantunya, anggota DPR yang tukang m i n b a k suap gitu, dan segala macam pejabat gubernur bupati, bertobatlah kalian. Saatnya sudah dekat. Terima kasih, Mbak. Oke.、Okay. Pak Adi, selamat pagi. Selamat pagi saya setuju itu pelarangan、eh, pemberian parsel ya. Dari dulu juga ada beberapa... depa、uh, uh, swasta juga sudah melakukan itu ya karena itu uh, pemberiannya uh, dari atas nama perusahaan ke perusahaan、uh, itu melambangkan、uh, ya terima kasih ya, atas proyek ya saya rasa tidak perlu ucapan terima kasih apa entertain apa biaya apa p e n g g o l o a n proyek itu t i d a k perlu ada saya rasa itu sudah benar Mendingan parselnya kasih ke rakyat miskin kita Lihat itu di TV、uh, Rebutan sembako Kayak orang susah banget dari negara ini Mendingan kasih ke orang-orang itu Daripada ke PNS-PNS Atas nama perusahaan, atas nama pejabat lah Itu n gak g penting itu. Dan itu memang harus dilakukan Hal-hal kecil itu Memang dari, dari Sudah、uh, Dari dulu kita meremehkan hal-hal kecil Kayak gitu infrastruktur dari dulu diremehkan n gak g pernah dibangun, ya jadinya begini KB dari sekarang dihilangkan jadinya g i n i kebanyakan orang kita n gak g bisa ngatur ya、eh, itu aja, terima kasih Pak、okay. uh, Roni ya selamat pagi, Silahkan、uh, Pak Pak s m、yeah. saya setuju dengan opinien dari Pak Sebastian mengenai pemberian parcel itu sebenarnya secara normatif itu diperbolehkan karena Dengan cara ini kita dapat meningkatkan tali silaturami h dengan saudara-saudara kita Terima kasih Oke.、Okay. Selamat siang Bu Ya、yeah, s i l a k a n Mbak Menurut saya Bu ini adalah mental-mental pejabat yang tidak punya moralitas terhadap bangsa Artinya、okay. apa? Masih banyak sekian ribuan orang yang miskin disana Tapi mereka malah memperlihatkan kehidupan hedonisme パハリさん、パギパギバー。セレフェンイアマンシニア、コメントリアム a ランク、パブリアパーシャルバラン、ボシニア a ギミ、ノサリカシパデサルバラン、シュタラ a バラン、o イカシー、トカンリラリラランバ、シ a タラハバラン、ボカシー。パーシアンバフランキー、イ ファンキー。 b a i yang Bu. Gue... Iya, silakan h Ba. Komentar. y a saya rasa ini kan salah satu bagian dari politik pencitraan ya. Yang penting di masyarakat dipersepsikan g a p o r n a n n y a good gitu loh, bersih. Tapi sekedar、uh, persepsi aja. Jadi gunakanlah media sebaik mungkin seperti orang beriklan. Saya rasa pemerintah、uh, ilmu marketingnya bagus banget. Tapi yang kita harapkan kan bukan seperti itu. Harusnya kan. Mereka punya integritas lah Supaya pada p e r n y a t a a n sehari-harinya Tidak mau menerima、uh, bribery seperti itu gitu, loh, Bukan hanya sekedar parsel Kita ini kan negara Kalau bikin strukturnya bagus banget Ini mengontrol ini, itu mengontrol itu Tapi p e l a k s a n a n y a n gak g bisa Karena mikrostrukturnya artinya Yang membuat budayanya supaya Budaya bersih, budaya saling melapor Supaya budaya tidak korupsi itu n gak diperkuat gitu loh Jadi、ya. itu saya rasa harus di, diperbaiki Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Ari, selamat siang Ya, saya setuju dengan Pak Agus tadi itu memang betul sekali、uh, Tapi tambahan saya memang ini saya setuju nih, dengan, dengan, dengan larangan ini、kan. Karena kalau tidak itu dilarang pun kadang-kadang dibawa di tingkat level menangan b a w a h itu masih, k a i Negeri itu masih merasa punya Seperti ada hak untuk mendapatkan THR gitu Kadang-kadang suka tanya, mana THR, mana i t kita kan agak risih juga kalau sering-sering berhubungan begitu jadi kalau ada larangan itu kan kerisian kita t u h sedikit berkurang gitu kira-kira、uh, di kanting itu kan ada juga yang bilang bahwa itu sekedar t a l i k a s i t a l i k a s i itu bisa kira tidak, tidak layak kepada luar negeri karena itu dia lebih layak daripada banyak orang lebih baik t a l i k a s i n y a kepada misalnya parti miskin kan banyak sekali yang t u d i k a s i h kira-kira a n k begitu, terima kasih baik, terima kasih Pak a r i Pak Ahmad, selamat siang ya siang s i l a k a n Ya,、uh, sebetulnya udah benar l a n g k a h n y a mengurangi pemberian gitu、uh, Ya, cuman ini sebetulnya nggak ada apa-apa lah kalau ngasih parcel dibandingkan dengan ngasih amplop isinya cek atau ngasih kotak isinya kunci mobil gitu lalu、uh, Ya, udah udah udah betul lah、uh, pemerintah masih kayak gini、ya.